Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal Yang masih memberikan kepada kita Kenikmatan yang banyak dan tidak terhitung Sehingga pada kesempatan kali ini Kita masih bisa menikmati Ibadah kepada Allah Azza wa Jal Yang merupakan Tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jal Para peserta HSI yang dimuliakan oleh Allah Dan para pendengar radio HSI Secara umum Dimanapun Antum berada Sebagaimana biasanya Setiap hari Ahad Di pagi hari kita akan Menjawab beberapa pertanyaan yang sudah sampai kepada kami dari para peserta HSI dan alhamdulillah beberapa pertanyaan sudah sampai dan kita akan berusaha untuk memberikan jawaban sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan ilmu yang Allah Swt berikan kepada kita. Pertanyaan yang pertama dari Titin Fitria, beliau mengatakan berkaitan dengan Mati hari ini apakah membunuh hewan seperti nyamuk yang telah menghisap darah kita semut yang menggigit kita termasuk kezaliman? Ya. Ini bukan termasuk kezaliman. Seseorang membunuh hewan yang menyakiti dia seperti nyamuk misalnya yang telah mengganggu kita demikian pula semut yang menggigit kita kemudian kita membunuh hewan tersebut maka ini bukan termasuk ketoliman ini bukan termasuk ketoliman karena hewan-hewan tersebut telah mengganggu kita sebagai manusia dia telah mengganggu kita sebagai manusia oleh karena itu di dalam sebuah hadis Nabi saw menyebutkan bahwasanya di sana ada Lima, di antara hewan yang dia dibunuh baik dalam keadaan halal maupun dalam keadaan haram. Maksudnya baik di tanah halal maupun di tanah haram. Di antaranya disebutkan oleh beliau uh, anjing yang suka menggigit. Demikian pula uh, tikus. Kemudian kalajengking dan yang lain. Dan ini adalah hadis yang sahih. Boleh dibunuh baik dalam keadaan di tanah halal maupun di tanah haram. Di tanah haram adalah di kota Mekah dan juga kota Madinah. Atau tanah haram yang ada di kota Mekah maupun di kota Madinah. Maka boleh untuk membunuh di antaranya hewan-hewan tersebut karena e, dia mengganggu, yaitu apabila dia mengganggu maka boleh kita untuk membunuhnya. Demikian pula hewan-hewan yang lain yang Memiliki sifat yang sama Yaitu mengganggu manusia Maka dalam keadaan demikian Boleh untuk dibunuh ya, Seperti misalnya Semut yang menggigit Atau uh, kecoa atau nyamuk Atau lalat Demikian pula hewan yang uh, Ganas atau hewan yang menyerang kita Maka boleh kita untuk Membunuhnya dan ini bukan termasuk kezaliman. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan yang kedua dari Januari Ramadan. Mohon penjelasan yang lebih mendalam mengenai perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Saya belum atau masih belum bisa mengategorikan dengan baik. Iya. Para ulama berseri sepedapa tentang bagaimana kaedah Membedakan antara syirik besar dengan syirik kecil Di sana ada beberapa pendapat ulama Dan masing-masing e, dari pendapat tersebut tidak terlepas dari kekurangan Oleh karena itu sebagian mengatakan Apabila ingin e, mengetahui syirik besar dan juga syirik kecil Maka berikan kepada saya e, bentuk dari perbuatan tersebut Maka akan saya hukum dia termasuk syirik besar atau syirik kecil Ini yang disampaikan oleh sebagian ulama Jadi setelah menyebutkan tentang Beberapa pendapat ulama tentang kaedah Yang membedakan antara syirik besar dengan syirik kecil Dan tetapi ternyata Masing-masing dari kaedah tersebut Masih ada kekurangan Sehingga sebagian mereka mengatakan Apabila ingin mengetahui syirik besar atau syirik kecil, maka perlihatkan kepada saya apa itu e, perbuatan tersebut, apa e, ucapan tersebut. Maka akan dihukumi sebagai e, syirik kecil atau syirik besar. Ya, Akan dihukumi apakah dia syirik kecil atau syirik besar. Contohnya misalnya. Menyembelih untuk selain Allah. Ia ya, menyembelih untuk selain Allah. Maka ini adalah termasuk syirik besar. Kemudian. Menjadikan tamimah. Atau memasang jimat. Kalau dia. Meyakini bahasanya. Itu adalah sebab. Tanpa meyakini bahasanya. Dia adalah. Yang memberikan manfaat. Atau menjauhkan dari mularat. Maka ini adalah termasuk syirik kecil. Dan seterusnya. ya Jadi ini yang e, dikuatkan oleh sebagian ulama. Dia mengatakan. ya e, Tunjukkan kepada saya tentang perbuatan tersebut. Maka akan saya hukumi apakah dia syirik besar atau syirik kecil. Wallahu ta'ala a'lam. Dan sudah berkata. Beberapa kali saya sampaikan, ya, di antara e, bentuk syirik kecil adalah menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab, seperti contohnya tadi tentang masalah tamimah atau jimat. Demikian pula termasuk syirik kecil adalah syirkul al-fat, yaitu syirik di dalam masalah al-fat. Seseorang mengucapkan ucapan yang maknanya adalah menyekutukan Allah tetapi di dalam hatinya tidak ada maksud untuk menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Seperti seseorang mengatakan atau bersumpah dengan selain nama Allah. Bersumpah dengan selain nama Allah. Ya dengan mengatakan demi Rasulullah misalnya atau demi Ka'bah padahal di dalam hatinya tidak tidak bermaksud untuk menyamakan makhluk dengan Allah Azza wa Jal. Atau menyamakan Allah dengan makhluk. Tetapi dia ucapkan dengan lisan. Maka ini termasuk syirik kecil. Allahu Ta'ala A'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari La Yano. Boleh mengatakan hafizullah seseorang yang kebal. Dari benda tajam, bila dipotong, ditusuk, dan ditembak tidak mempan. Apakah perbuatan itu termasuk syirik? Apakah di zaman Rasulullah SAW ada para sahabat yang kebal? Bagaimana hukum kebal? Jawabannya, apabila kekebalan tersebut didapat dengan jimat atau yang semisalnya, maka ini termasuk syirik kecil. Maka ini termasuk syirik kecil, yaitu menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri beliau tidak kebal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri beliau tidak kebal beliau sebagaimana manusia yang lain. Terluka apabila dilukai. Oleh karena itu ketika perang Uhud Beliau s.a.w. terluka Demikian pula para sahabat Mereka berperang Ada di antara mereka yang terluka Ada di antara mereka yang Terbunuh, terpukul Inilah keadaan Rasulullah s.a.w. dan juga para Sahabat Dan Hukum mempelajari Ilmu kekebalan Seperti yang dilakukan oleh sebagian dengan menggunakan jimat atau yang semisalnya maka ini tidak boleh dan ini bukan cara seorang Muslim. Seorang Muslim menggunakan cara yang disyariatkan, menggunakan cara yang disyariatkan supaya Allah SWT menjaga dirinya. Di antaranya adalah bertawakal kepada Allah Azza Wajalla. Allah SWT mengatakan: "Wahai yang bertawakal kepada Allah, fahu hasbuh." dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah yang akan mencukupi dia dan di antaranya di antara cara yang disyariatkan supaya seseorang senantiasa dijaga oleh Allah adalah tentunya menjaga zikir yang disyariatkan zikir di pagi hari dan zikir di sore hari dan juga zikir-zikir yang lain seperti setelah salat Ketika seseorang akan keluar rumah. Ketika akan tidur. Dan zikir adalah hasen. Dan zikir adalah benteng bagi seorang muslim. Jadi dia berusaha untuk menjaga zikir-zikir tersebut. Dengan cara yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW. Adapun ya mencari penjagaan dengan cara. Dia ya, mempelajari ilmu kekebalan dan seterusnya. Maka. Ini adalah cara yang tidak dibenarkan, dan e, biasanya e, yang demikian adalah dengan cara meminta pertolongan kepada kepada jin. Meminta pertolongan kepada jin. Dan ini perkara yang diharamkan di dalam Islam, bahkan ya bisa sampai kepada derajat kekafiran atau kekufuran yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, yaitu apabila dia melakukan... Kesyirikan yang besar ya Yang diinginkan atau yang diminta oleh Jin tersebut Apabila dia melakukan kesyirikan yang besar Yang diminta Atau yang disyaratkan oleh Jin Tersebut supaya seseorang menjadi Kebal nah. Pertanyaan selanjutnya dari Dizah Al-Habshi Di dalam halakau HSI Dinyatakan hal yang pertama dihisap yang berkaitan dengan hak manusia adalah tentang darah Itu maksudnya persaudaraan atau menumpahkan darah atau bagaimana Karena dalam bahasan di audio tersebut tidak diterangkan apa yang dimaksud tentang darah tersebut Nah, yang dimaksud dengan Yang pertama kali akan dihisap yang berkaitan dengan hak manusia adalah tentang darah Maksudnya adalah tentang menumpahkan darah tentang apa? Tentang menumpahkan darah. Inilah yang dimasukkan dengan ad-dimah, dengan darah yang uh, yang dimasukkan di dalam hadis tersebut. Maksudnya adalah tentang penumpahan darah, yaitu seseorang mentolimi saudaranya dengan menumpahkan darahnya membunuh tanpa hak. Maka inilah yang akan pertama kali dihisap yang berkaitan dengan hak manusia. Hak saudara kita diantaranya adalah menjaga darahnya. Kalau dia adalah seorang Muslim, maka tidak halal kita menumpahkan darahnya kecuali dengan hak, ya, kecuali dengan hak, yaitu dengan alasan yang dibenarkan. La yahiludah memberi muslimin, muslimin illa bihda salat. Tidak halal darah seorang Muslim kecuali dengan tiga perkara, yaitu kecuali dengan tiga alasan. Di antaranya adalah apabila seseorang Membunuh orang lain ya tanpa hak. Membunuh orang lain tanpa hak. Maka dia dikisos. Maka dia dikisos. Atau seorang yang berzina sedangkan dia adalah mohson. Dia sudah pernah menikah dengan nikah yang sah. Maka hukumannya dirajam. Dirajam yaitu e, di, dilempari dengan batu sampai dia meninggal dunia. Ini... Membunuh dengan alasan yang dibenarkan ya, mm -hmm. Jadi tidak boleh Menumpahkan darah seorang muslim Kecuali dengan yang hak ya, Dengan alasan yang dibenarkan Di dalam syariat Kalau tidak demikian Maka inilah yang pertama kali akan Dihisab Yang berkaitan dengan hak manusia Allah Ta'ala A'lam Pertanyaan yang kelima dari Dwi Sulastri Isi pertanyaannya, apakah hukum seorang muslim mengatakan kepada saudaranya, jika engkau tidak menemukan aku di surga, maka cari aku dan tanyakan kepada Allah tentang diriku. Seolah yang mengatakan meminta syafa'at di akhirat kepada orang lain yang masih hidup untuk masuk ke dalam surga atau untuk keluar dari neraka Ucapan seperti ini, setahu saya, tidak ada contohnya dari para sahabat radhiallahu anhu. Tidak ada contohnya dari para sahabat radhiallahu anhu yang tidak ada di antara mereka yang mengucapkan ucapan ini kepada sahabat yang lain atau kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu seseorang yang berusaha mencari syafaat dengan cara yang sudah jelas dan dengan sebab yang jelas dan tentunya di antaranya adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jall. Ini adalah modal utama seseorang mendapatkan syafaat di hari kiamat. Dan juga memperbanyak berselawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak berselawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan-amalan yang lain Yang seperti tinggal di kota Madinah dalam keadaan baik sampai meninggal dunia maka ini juga ada e, hadisnya di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaat bagi orang yang meninggal di kota Madinah. Adapun mengucapkan ucapan di atas maka sekali lagi saya tidak tahu contohnya. Wallahu Taala Aalam. Pertanyaan selanjutnya dari Titin Fitria. Di halalkah kemarin disebutkan bahwa salah satu umat Nabi Muhammad SAW yang tidak akan dihisap Di hari kiamat adalah yang tidak pernah minta diobati dengan besi panas Maksudnya bagaimana Bagaimana contoh pengobatan dengan besi panas tersebut Ya, secara global Pengobatan dengan besi panas Maksudnya adalah Pengobatan dengan besi yang dipanaskan Besi yang dipanaskan kemudian diletakkan di tempat yang sakit Ini maksudnya dan hukumnya boleh kalau memang diperlukan, boleh kalau memang diperlukan. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengobati sebagian sahabat beliau dengan kay ini, yaitu dengan besi panas. Ya apabila memang diperlukan dan e, tidak ada pengobatan yang lain maka silahkan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengobati Sebagian sahabatnya dengan cara seperti ini Namun Bila tidak diperlukan Dan masih ada pengobatan alternatif yang lain Maka lebih baik Jangan dilakukan Karena Dalam hadis yang lain beliau S.A.W. melarang Atau beliau tidak mencintai Tidak menyenangi Dan ini dimaknai Maksudnya adalah apabila memang tidak diperlukan Dan di sana masih ada pengobatan alternatif yang lain Maka lebih baik jangan kita lakukan, tetapi kita mencari cara pengobatan yang lain. Dan e, di antara sifat orang yang masuk surga tanpa hisap adalah mereka tidak meminta kai yaitu mereka layak tawun, mereka tidak meminta orang lain untuk mengobati dirinya dengan besi panas. Ini di antara sifat orang yang masuk surga tanpa hisap yang diantaranya adalah mereka yang selain tidak Meminta orang lain untuk merukyah dirinya Demikian pula tidak meminta orang lain Untuk melakukan Pengobatan kai Yaitu dengan besi panas untuk Dirinya Allah Ta'ala A'lam Pertanyaan yang ketujuh Dari Desi Nellia Sari Belum mengatakan Saya mau tanya tentang Halakah 47 dan 46 di akhir audio, mengatakan hal yang pertama kali dihisap adalah tentang darah. Maksudnya di sini tentang hubungan darah, nasab atau bagaimana, dan pada halakau sebelumnya halakau 46. Baik, tadi sudah dijawab bahwasanya maksudnya adalah tentang pertumpahan darah. Yaitu apabila seseorang menumpahkan darah seorang yang lain tanpa hak, maka ini akan menjadi hal yang pertama kali akan dihisap. Di hari kiamat, maksudnya adalah yang berkaitan dengan hak manusia. Jadi maksudnya bukan hubungan darah atau nasab. Yang kedua, salah satu umat yang kelak tidak dihisab sama, sama sekali adalah orang yang tidak minta dirukyah oleh orang lain. Apakah meminta dirukyah oleh orang lain dilarang atau ada alasan tertentu? Ya, meminta dirukyah oleh orang lain atau dinamakan dengan istirqa. Ini diperbolehkan apabila memang diperlukan. Apabila memang ada hajatnya sebagaimana tadi tentang meminta kay yaitu meminta orang lain untuk mengobati dengan besi panas. Ini juga dibolehkan kalau memang diperlukan. Seperti meminta ruqyah ini juga demikian, yang dibolehkan apabila memang diperlukan. Tetapi kalau tidak diperlukan Ya maka kita merukyah diri kita sendiri, ya merukyah diri kita sendiri sesuai dengan kemampuan kita. Dan e, dalam hadis sebagaimana yang sudah disebutkan dalam pertanyaan ini termasuk sifat orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab adalah dia tidak meminta orang lain untuk merukyah dirinya, dia tidak meminta orang lain untuk merukyah dirinya, yaitu dia Mencapai tingkat yang tinggi Di dalam bertawakal Kepada Allah Azza wa Jal Dan uh, Dia tidak meminta orang lain Untuk meruqyah dirinya Dan uh, Meruqyah diri sendiri Tanpa Meminta orang lain untuk meruqyah dirinya Dan ini adalah termasuk ia Kesempurnaan uh, Ketauhidan yang dia Miliki Wallahu ta'ala A'lam Pertanyaan yang kedelapan dari Waro Suhartiwi. Dalam materi pertanyaan ketika hisab, disebutkan salah satu golongan yang Allah Ta'ala tidak berbicara kepada mereka adalah musbil. Tapi ketika umroh kemarin, saya melihat seragam, askar, masjidil haram panjang semuanya. Jubah Pangeran dan Raja Salman juga panjang. Mohon penjelasannya. Baik, para ulama tidak berselisih bahwasanya orang yang memanjangkan pakaiannya Maksudnya adalah untuk laki-laki yang musbil, yaitu memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki Dengan sebab khuyala, yaitu dengan sebab kesombongan atau dengan maksud kesombongan Maka para ulama tidak berselisih bahwasanya ini adalah termasuk dosa besar Ini adalah termasuk dosa besar sebagaimana dalam hadis yang sahih ma asfalal kabain fahuvinar apa yang berada di bawah mata kaki maka itu berada di dalam neraka. Adapun orang yang melakukan isbal atau memanjangkan kainnya di bawah mata kaki tetapi tidak ada maksud untuk kiber dan juga kuyala tidak ada maksud untuk sombong Maka para ulama berselisih pendapat tentang hukumnya. Ada di antara mereka yang mengatakan tetap hukumnya haram. Tetap hukumnya haram. Dan ada di antara mereka yang mengatakan hukumnya makruh. Dibenci. Dan ada yang mengatakan hukumnya boleh. Ini adalah tiga pendapat ulama. Apabila seseorang memanjangkan pakaiannya di dibuah mata kaki dan maksudnya bukan untuk sombong. Ada yang mengatakan haram. Ada yang mengatakan... Makruh dan ada yang mengatakan Boleh Ada yang mengatakan boleh tanpa dimakruhkan. Inilah uh, Tiga pendapat Ulama dan uh, Sebagian besar ulama uh, Di zaman sekarang khususnya yang ada Di Saudi Arabia seperti Sheikh Bin Baz Sheikh uh, Ibn Uthaymin Sheikh uh, Ibn Jibrin Sheikh Saleh Fauzan dan juga ulama Yang ada di uh, Lajnah Daimah ini mereka memilih pendapat uh, uh, at-tahrim yang mengatakan bahasanya hukumnya haram meskipun ya uh, maksudnya adalah bukan untuk sombong. Jadi mereka mengatakan kalau dengan kalau tidak sombong maka ini haram kalau disertai dengan kesombongan maka lebih diharamkan yaitu lebih besar dosanya. Jadi keduanya baik dengan maksud sombong maupun tidak sombong ini. Uh, tidak diperbolehkan Cuma apabila disertai dengan kesombongan Maka ini lebih Besar dosanya Dan termasuk diantara yang Menguatkan bahasanya adalah perkara yang haram Adalah As-San'ani uh, Rahimahullah seorang ulama Di Yaman Beliau juga mengatakan uh, Demikian Dan sekali lagi ini adalah uh, Masalah yang para ulama Telah berselisih di dalam Permasalahan ini Kemudian saya ingatkan, yang namanya e, agama ini dilihat kepada dalil. Yang dilihat kepada dalil. Bukan dilihat kepada manusianya. Manusianya bisa salah, bisa benar. Ya manusia bisa salah, bisa benar. Dan kita diperintahkan di dalam beragama kembali kepada Al-Quran dan juga Sunnah apa yang kita lihat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi yang dilakukan oleh fulan dan juga fulan ya ini tidak bisa dijadikan dalil yang mereka adalah seperti kita yang seorang muslim yang memiliki kelebihan dan juga memiliki kekurangan kekurangan yang mereka miliki maka uh, jangan sampai kita jadikan alasan bahwasanya boleh kita untuk melakukan kesalahan tersebut ya yang namanya agama adalah apa yang kaulah Allah wa kaulah Rasul apa yang dikatakan oleh Allah dan juga Rasulnya Allah Taala akal. Pertanyaan dari Nur Syahidah. Anak pernah berencana melanjutkan kuliah di Mesir, tetapi orang tua anak melarang dengan alasan Mesir tidak damai akibat revolusi yang terjadi dan berdekatan dengan Palestina. Mereka takut terjadi apa-apa dengan anak. Akhirnya anak tidak jadi pergi. Apakah ini termasuk tatayur? Bukan. Ini bukan termasuk tatayur. Tatayur ini sebabnya tidak jelas. Sebagaimana kita sebutkan dalam halakah. Yang seseorang melihat yang burung terbang ke kiri. Berarti dia mendapatkan musibah. Atau melihat uh, apa Melihat pengemis di jalan Maka ini tanda bahasanya Dia akan mendapatkan kerugian dan seterusnya Ini adalah sebab yang tidak jelas Adapun yang disebutkan dalam soal Maka ini Menghindari mudarat dengan melihat Kondisi yang jelas Ya karena kondisi di sebuah daerah Tidak aman Ya tidak kondusif Untuk belajar dan seterusnya Kemudian seseorang mengambil sebab keselamatan dengan tidak pergi ke sana. Ya, maka ini uh, termasuk mengambil sebab yang disyariatkan. Jadi, ini bukan termasuk tatayur. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan yang ke-10 dari Aydil Basri. Di akhir zaman, Nabi Isa akan mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun disebutkan juga bahawa Nabi Isa akan menghapuskan jizyah. Bagaimanakah memahami hal ini? Iya, dengan melihat dalil disyariatkannya mengambil jizyah, iaitu firman Allah azza wajalla hatta yuqtul jizyata an yadin wa hum saqirun. Hatta yu'atu al jizyah ta'anyadin wahum saqirud. Ini menunjukkan tentang disyaratkannya jizyah bagi ahlul kitab yang mereka tidak mau atau tidak menerima agama Islam dan masih ingin tinggal di daerahnya maka disyaratkan dia untuk membayar jizyah. Dan dengan melihat dalil bahawa Nabi SAW, Nabi Isa AS tidak menerima jizyah. Ya, kalau kita melihat kedua dalil ini. Itu dalil tentang disyariatkannya mengambil jizyah. Dan dalil bahawa Nabi Isa AS tidak menerima jizyah di akhir zaman. Disimpulkan bahawa syariat jizyah ini sampai Nabi Isa turun. Jadi syariat jizyah ini berlaku. Terus, sampai kapan? Sampai Nabi Isa AS turun. Jadi, tidak diterimanya jizyah. Saat itu, yaitu ketika Nabi Isa turun, ini adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Pada hakikatnya, ini adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi, tidak diterimanya jizyah saat itu oleh Nabi Isa AS. Ini pada hakikatnya adalah syariatnya Nabi Muhammad SAW. Alihwalasallam. Karena apa? Karena yang mengabarkan ini adalah Nabi saw. Belialah yang mengabarkan dan ini adalah bagian dari syariat Nabi Muhammad saw. Bahwasanya jizyah pada saat itu, yaitu ketika Nabi Isa turun, ya ini tidak diterima, tidak diterima. Jadi maksud Nabi Isa menghapuskan jizyah saat itu maksudnya adalah tidak menerima jizyah tidak menerima jizyah dan ini adalah syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu taala a'lam. Pertanyaan yang ke-11 dari Dewi Lembayung. Apakah mereka tersebut dua orang manusia atau dua kaum yang terdiri dari banyak orang? Apakah kita dapat mengetahui ciri-ciri mereka? Mungkin maksudnya adalah Ya'juj dan juga Majuj. Mereka adalah dua kaum. Ya, dua kaum. Dan jumlah mereka adalah sangat banyak. Sebagaimana dalam dalil-dalil yang sebagian sudah kita sebutkan di dalam halakoh. Ya. Ada pun ciri-ciri mereka, Wallahu ta'ala alam yang demikian perlu kita ya memiliki dalil yang sahih. Dan uh, tentunya mereka sekarang tidak uh, diketahui dengan pasti di Sebelah mana dan tinggal di mana yang jelas di akhir zaman Mereka akan yang keluar setelah diizinkan oleh Allah Azza wa Jal Allah Ta'ala Alam yang jelas mereka ini adalah uh, manusia Keturunan uh, Nabi Adam hadis salam Dan jumlah mereka banyak Dan uh, mereka sekarang sudah ada bahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada bahkan sebelum beliau alaihi salam juga sudah ada di zaman Dzulkarnain dan kelak akan keluar pada waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah. Pertanyaan selanjutnya dari Sunarnya, pertanyaan yang ke-12. Mohon penjelasan lebih rinci mengenai satu hari namun terasa setahun dalam masa datangnya dejal. Apakah terasa setahun dalam artian siangnya terasa lama tanpa bergeser matahari layaknya enam bulan dan begitu pula dengan malamnya pun demikian. Apa seperti itu? Iya, yang dimaksud adalah sebagaimana dalam hadis yom uh, kasana, yom kasana. Ya, uh, satu hari. Seperti satu tahun, wajum kashhar dan satu hari seperti satu bulan, wajum kajumah dan satu hari seperti satu pekan. Sebagaimana dalam hadits dan sudah kita sebutkan hadisnya dan uh, ini menunjukkan tentang Di antara ya kondisi alam pada saat itu, ya Allah subhanahu wa taala menjadikan satu hari yang pertama ketika datangnya Dajjal ini seperti satu tahun. Dan ini adalah sesuai dengan lahirnya. Jadi satu hari yang sekarang kita rasakan seperti biasa 24 jam. Satu hari sekarang 24 jam. Tapi nanti ketika Dajjal turun maka Allah SWT akan menjadikan satu hari yang pertama ini seperti satu tahun. Artinya 24 jam dikali ya e, satu tahun ya di, di, dikali berapa hari dalam satu tahun ya 360an hari ini adalah e, satu hari saat itu ya sedemikian panjangnya ya satu hari saat itu sedemikian panjangnya yaitu seperti satu tahun panjangnya adalah satu tahun ya dan inilah makna yang e, benar Allah Ta'ala Alam sehingga sebagian sahabat Ya, di dalam sebuah hadis bertanya kepada Rasulullah SAW, Yaitu tentang bagaimana kami melakukan solat pada hari tersebut. Ya, kalau waktunya 24 jam biasa, bisa kita perkirakan. Ya, kapan solat subuh, kapan solat duhur, kapan uh, solat asar, ada waktunya memang. Tapi ketika satu hari, satu malam ini seperti satu tahun, ya demikian panjangnya. Lalu bagaimana seseorang? Ya, melakukan sholat. Apakah sholat hanya lima kali dalam e, satu hari tersebut, yaitu yang panjangnya satu tahun. Atau, ya, seseorang melakukan sholat, ya, dan diperkirakan waktunya. Diperkirakan waktunya seperti hari-hari biasa. Maka Nabi SAW mengatakan, Uqdurulahu qadrohu. Ya, boleh mengatakan, Uqdurulahu qadrohu. Kondrohu. Setelah ditanya oleh sahabat, Fadali kalyom Allah dikasana, ataqfiinafihin solatu yom. Yang sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, pada hari di mana hari tersebut seperti satu tahun, apakah cukup bagi kami melakukan solat satu hari, yaitu lima kali saja? Beliau mengatakan, la, tidak. Uqdurulahu kondrohu. Tidak. Janganlah kalian mengira-ngira. Ya dalam dalam hari tersebut yang panjangnya seperti satu tahun kita diperintahkan untuk mengira ngira Jadi kira-kira biasanya ya sebelumnya bagaimana sholat kita, ya jarak antara subuh dengan duhur itu berapa jam, antara duhur dengan uh, ashar as itu berapa jam dan tidak melihat uh, matahari, ya tidak melihat matahari tapi diperkirakan ini menunjukkan bahwasanya uh, ini adalah perkara yang hakiki, ya, yang hakikat bahasanya satu hari kelak ya, ketika datangnya Dajjal pada hari yang pertama maka panjangnya seperti satu tahun. Allah Ta'ala A'lam. Pertanyaan yang ke-13 dari Nunuk Yustiningrum. Jika seseorang masih meyakini adat atau budaya misal mau membangun rumah, mau menggelar acara pernikahan, mencari tanggal baik, menyiapkan makanan untuk orang yang meninggal saat tujuh hari kematiannya, apakah orang tersebut telah berbuat syirik, syirik kecil atau syirik besar? Ya. Ya. Ini termasuk syirik kecil. Kalau yang dimaksud adalah mencari uh, atau meyakini tanggal yang baik, tanggal yang jelek. Kalau menikah misalnya di bulan syawal, maka ini adalah uh, pernikahan yang akan gagal dan seterusnya. Maka ini termasuk syirik kecil. Ini termasuk syirik kecil dan tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Tapi dia dalam keadaan bahaya. Karena syirik kecil ini bisa... Ya menyeret seseorang atau menjadikan seseorang ya terjerumus ke dalam syirik besar. Lainnya itu jangan sampai kita menyepelekan dan uh, uh, semua hari ya ini adalah baik ya semua hari ini adalah baik dan tidak ada uh, di sana hari yang sial dan lain-lain atau tanggal yang sial dan lain-lain maka. Uh, tidak ada dalil di sana dan tidak boleh seseorang yang mengatakan Hari atau tanggal sekian adalah tanggal sial atau bulan sekian adalah bulan sial Kecuali dengan dalil Karena yang menciptakan bulan-bulan tersebut adalah Allah Azza wa Jal Ada menyiapkan makanan untuk orang yang meninggal Saat tujuh hari kematiannya Maka ini acara yang uh, hendaknya ditinggalkan oleh seorang muslim karena yang demikian tidak disyariatkan Di dalam agama kita Sementara kita di dalam beragama Diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah S.A.W Dan beliau mengatakan Waqairul hadi hadiyu muhammadin S.A.W Sebaik-baik petunjuk adalah Petunjuk Nabi Muhammad S.A.W Dan beliau Tidak melakukan yang demikian Ketika meninggal Keluarga beliau Istri beliau, anak beliau dan lain-lain, beliau tidak melakukan uh, acara kematian ya, 3 hari atau 7 hari, 40 hari dan seterusnya. Dan yang beliau lakukan hanyalah uh, uh, mengurus jenazahnya dengan baik. Yang mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan dengan cara yang disyariatkan. Dan apabila ingin berziarah, siarakan ber berziarah kubur. Mendoakan dan mengucapkan salam Memohonkan ampun Adapun membuat acara khusus Pada hari-hari tertentu Maka ini tidak disyaratkan Di dalam agama kita Wallahu ta'ala aklam Syirik kecil masih bisa masuk surga atau tidak? Iya syirik kecil Ini tidak mengeluarkan seseorang dari Islam Dan selama dia adalah seorang muslim Maka dia akan masuk ke dalam surga Maka dia akan masuk ke dalam surga, yang mengeluarkan dari Islam adalah syirik besar yang mengeluarkan dari Islam adalah syirik besar dan orang yang meninggal dunia dalam keadaan melakukan syirik besar dan tidak bertobat kepada Allah maka dialah yang tidak akan masuk ke dalam surga, adapun syirik kecil, maka ini tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, dan segera seorang apabila melakukan syirik kecil maupun syirik besar, dan dia Uh, uh, apa, sadar bahwa Sehingga adalah sebuah kesalahan Maka segera dia bertobat kepada Allah azza wa Jal, Dan Allah SWT Maha memberikan tobat Selama itu dilakukan sebelum meninggal dunia Maka Allah SWT akan memberikan Tobat Allah taala A'lam Pertanyaan dari ibnu Siddiq Dahulu Sewaktu Ana pernah berpacaran Lalu Ana pernah berjanji sama pacar anak untuk membelikan mukena dan sebagainya Lalu anak putus dan memutuskan untuk tidak mau pacaran lagi Apakah janji tersebut masih harus ditunaikan? Ya hati-hatinya demikian Ya hati-hatinya uh, kita menunaikan janji kita Dan ini adalah sikap ya, seorang muslim Yaitu apabila dia berjanji maka dia menonekan janjinya dan tentunya sebagaimana yang sudah hantum putuskan ya untuk tidak mau pacaran lagi adalah keputusan yang sesuai dengan sunnah, karena memang pacaran ini tidak diperbolehkan pacaran tidak diperbolehkan di dalam syariat kita namun e, janji Allah taala alam harus tetap di jadi kita belikan ya tanpa ada maksud apapun, cuma hanya sekedar ingin menunekkan janji kita dan uh, tidak boleh kita ya melakukan pacaran dan sekali lagi ini adalah keputusan yang sesuai dengan syariat. Allah Ta'ala A'lam. Pertanyaan yang terakhir, yang kelima belas dari Heni Caroko. Selama ini yang banyak dibahas hanya syafaat di akhirat. Jarang ditemukan pembahasan tentang syafaat di dunia. Padahal di Al-Quran disebutkan adanya syafaat di dunia. Mohon penjelasannya definisi dan contoh syafaat di dunia. Ya, syafaat di dunia. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal wa ma yashfa' Syafa'atan hasanatan yakullahu nasibu minha. وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُلْ لَهُ نَصِيبُ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَعْةً سَيِّئَةً يَكُلْ لَهُ كِفْلُ مِنْهَا Ini uh, maksudnya adalah uh, syafaat di dunia. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, maka dia mendapatkan bagian dari pahalanya. Dan barang siapa yang memberikan syafaat yang tidak baik, maka dia akan mendapatkan bagian dari dosanya. Ini menunjukkan tentang adanya syafa'at di dunia. Dan bahwasanya syafa'at di dunia terbagi menjadi dua. Ada syafa'at yang diperbolehkan. Dan ada syafa'at yang tidak diperbolehkan. Dan syafa'at secara bahasa adalah Tol tolabul khair lil ghair. Tolabul khair lil ghair. Yaitu meminta kebaikan untuk orang lain. Meminta kebaikan untuk orang lain. Misalnya, Uh, saya Memohonkan untuk Misalnya seorang kepala sekolah Memohonkan untuk kepala Memohonkan uh, uh, uh, Kepada kepala sekolah Jadi misalnya ada seorang murid dan Dia adalah murid saya misalnya Dia memiliki kebutuhan Dia ingin minta izin pulang misalnya ke kampung untuk menengok orang tuanya misalnya Atau karena orang tuanya sakit dan seterusnya Kemudian dia ketika meminta izin kepada Kepala pesantren misalnya Atau ketua pesantren, mudir pesantren Tidak diizinkan Tidak diizinkan Nah kemudian Saya misalnya sebagai seorang guru e, Karena saya memiliki kedudukan Di hadapan mudir tersebut Misalnya maka saya datang kepada kepala pesantren, kemudian saya memohonkan untuk anak ini, ya saya katakan bapak mudir atau bapak kepala sekolah tolong diizinkan sebulan si untuk pulang karena anaknya karena orang tuanya sakit dan seterusnya sementara tidak ada yang lain selain dia ya ini namanya saya memberikan syafaat, yaitu saya memintakan untuk orang lain saya memintakan untuk orang lain ya ini adalah contoh syafaat di, di dunia yaitu memintakan kebaikan untuk orang lain. Berarti saya memberikan syafaat untuk untuk anak ini atau untuk santri ini. Nah, ini namanya meminta kebaikan untuk orang lain. Kalau terpenuhi syarat yang e, diminta di dalam syariat kita, maka ini adalah e, syafaat yang baik. Dan syafaat yang baik yang hasanah syaratnya di antaranya yang pertama eh Orang yang kita berikan syafaat memang dia berhak Orang yang kita berikan syafaat memang dia berhak Seperti misalnya santri tadi Dia memang berhak karena memang dia anaknya dan tidak ada yang lain selain dia Kemudian yang kedua Di antara syaratnya ini di dalam perkara yang dibolehkan secara syariat Seperti tadi misalnya pulang untuk menengok orang tua Ini dibolehkan bahkan disuruh di dalam syariat Kemudian yang ketiga tidak terjadi mudarat bagi orang lain, tidak terjadi mudarat bagi orang lain. Dan ketika anak ini pulang seperti dalam contoh tadi ini tidak memudaratkan orang lain. Nah ini adalah syafaat yang dibolehkan dalam e, agama dan bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, beliau mengatakan isfa untuk jaru. Jikalau kalian memberikan syafaat maka kalian akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan pahala yaitu kita bersodaqoh dengan kedudukan yang kita miliki ya kita memintakan untuk orang lain sesuai dengan kemampuan kita maka e, apabila diterima kita akan mendapatkan pahalanya. Paib, di sana ada syafaat yang tidak disyariatkan. Yaitu apabila tidak terpenuhi salah satu di antara tiga syarat yang tadi kita sebutkan. Contoh, misalnya e, memberikan syafaat di dalam perkara yang diharamkan. Memberikan syafaat di dalam perkara yang diharamkan Misalnya memberikan syafaat di hadapan Pak Bupati Misalnya atau seorang e, gubernur Supaya mengizinkan sebuah perusahaan Untuk membuka diskotik misalnya Atau membuka tempat pelacuran Nah ini tidak boleh Karena apa? Karena ini memberikan syafaat di dalam perkara yang diharamkan Atau memberikan syafaat Kepada seseorang yang tidak berhak sebenarnya Karena dia tidak memiliki kemampuan. Ya misalnya dalam sebuah apa, e, pemilihan atau pengangkatan para pekerja atau para pegawai. Kemudian seseorang memberikan syafaat kepada salah seorang yang ingin mendaftar. Padahal dia sebenarnya tidak mampu. Dia tidak memiliki kemampuan untuk ya bekerja di di tempat tersebut. Tapi karena apa? Uh, uh, karena saudara atau yang lain, kemudian dia memberikan syafaat merekomendasi ya supaya orang ini diterima padahal dia tidak memiliki kemampuan, maka ini tidak boleh. Ini termasuk syafaat yang tidak dibenarkan. Atau uh, diantara syafaat, diantara contoh syafaat yang tidak dibenarkan adalah Apabila memudorati orang lain. Memudorati orang lain. Ya contohnya seperti misalnya dalam antrian haji ya antrian haji ini orang ya ribuan orang menunggu ya kemudian ada seseorang yang memberikan shafat untuk orang atau diantara orang yang menunggu tersebut yang seharusnya dia berangkat 10 tahun lagi kemudian diberikan shafat sehingga dia bisa berangkat tahun ini ya maka ini ia termasuk syafaat yang tidak diperbolehkan Kenapa? Karena ini memudarati orang lain Ada sebagian orang yang harusnya dia berangkat Tahun ini Gara-gara ada orang yang diajukan seperti tadi Maka dia menjadi mundur Berarti dia termudarati Nah ini syafaat yang seperti ini tidak diperbolehkan Jadi syafaat yang hasanah Yang diperbolehkan Di dunia Ini apabila terpenuhi tiga syarat tadi Yang pertama adalah Memang di dalam perkara yang disadarkan, kemudian yang kedua, orangnya memang berhak untuk menerima syafaat kemudian yang ketiga, tidak sampai memotorati orang lain. Wallahu taala, alam itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Seandainya ada kebenaran maka datangnya dari Allah azza wajal, dan seandainya ada kesalahan maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari setan. Dan saya memohon ampun kepada Allah swt. Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh